السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نعمده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين وبعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini tepatnya pada tanggal 27 Ramadhan 1437 Hijriah minggu terakhir dari bulan Ramadhan ini. Sawa dan salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Allahumma masya ala Muhammad wa Alaihi Muhammad. Baik ikhwan dan akhwat filah yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. kita akan membahas sesuatu yang penting gitu yaitu khususnya menghafal Al-Qur'an Tentu kita semua ada keinginan atau bahkan punya azam dalam diri masing-masing bahwa kita bisa, bahwa kita ingin menghafal Al-Qur'an Walaupun ada diantara kita yang tidak bisa menghafal yang 30 juz, barangkali kita berkeinginan untuk menghafal sebagian besar dari filial Al-Quran itu. Namun barangkali banyak diantara kita yang mengatakan atau banyak antara kita banyak alasan akhirnya tidak bisa untuk menghafal Al-Quran tersebut. Maka pada hari ini insya Allah kita akan coba membahas tentang metode menghafal Al-Quran khususnya bagi orang-orang yang sibuk. Dan luar biasanya, insya Allah hari ini akan langsung uh, kita dibimbing oleh fakar kiroah Saba'a Indonesia, itu Al Mukarrom, Profesor Doktor KH. Ahsin Sahau Muhammad. Beliau telah ada di tengah-tengah kita. Uh, lebih tepatnya sebenarnya mengenal beliau itu lebih mudah dengan membuka Al Qur'an. Shalat di musa musaf antum itu ada nama beliau. Itu sekretaris pentasih Al Qur'an. Silahkan dicek di situ ada nama beliau Sebenarnya antum kemana-mana Selalu nama-nama beliau gitu Alhamdulillah beliau hari ini Bisa hadir di tengah-tengah kita Juga seperti disampaikan tadi oleh MC Beliau juga merupakan Tektor IIKI tahun 2000 Sampai 2015 Taib Hadirin yang dirahmati oleh Allah Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memanfaatkan waktu maka langsung kita serahkan ke beliau bagaimana sebenarnya kita kiat-kiat kita supaya mudah menghafal Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kita. Juga nanti seperti disampaikan oleh beliau, nanti akan ada praktek langsung dari teori yang disampaikan beliau, nanti mungkin kepada peserta akan ditunjuk atau siapa yang mau untuk dibuat prakteknya. baik kepada Profesor kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maaf nih, suaranya masih akrong. Masih patuk-patuk. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbi. Sebelum saya memperlihatkan slide yang telah saya bikin perlu kita ya mukaddimah dari makalah ini adalah bahwa manfaat kita menghafalkan Al-Qur'an itu <tuh> ada manfaat yang berkaitan dengan kejiwaan. Ada yang manfaat yang berkaitan dengan keilmuan. Ada manfaat yang berkaitan dengan keahlian. Ada manfaat yang berkaitan dengan intelektualitas. manfaat yang berkaitan dengan kejiwaan sudah tentu bahwa kalau orang menghafalkan Al-Qur'an maka dia akan menjadi sahibul Qur'an temannya Al-Qur'an tiap hari dia dicurahi ya spiritualitasnya itu dia selalu bersama dengan Al-Quran sehingga sehari harinya yang dia pikirkan itu adalah Kitabullah yang penuh dengan nilai-nilai agama-agama samawi yang penuh dengan nilai-nilai ilahi. Jadi kalau orang ngapalin Qur'an itu dia berada pada satu siklus kehidupan yang serba spiritual kemana-mana bawa Qur'an. Dia dalam pada saat dia menghafalkan Qur'an, di pojok sana, di pojok sini, yang dibawa selalu Al-Qur'an. Dia tidak terfikir lagi untuk jalan-jalan di mall. dia tidak terfikir lagi untuk liburan ke sana kemarin. Jadi yang ada itu adalah kejiwaan ya spiritual. Sehingga akhirnya dia terhindar dari hal-hal yang tidak baik. <tuh> yang kedua, manfaat menghafalkan Al-Quran dari segi intelektualitas. Apa kaitannya menghafalkan Quran dengan intelektualitas? Al-Quran itu memuat 321 ribu huruf, ya. lebih 77 ribu kalimat lebih. ini pada waktu orang memproses atau memproses menghafalkan Al-Qur'an maka otaknya manusia itu ikut hangat. Otaknya manusia itu akhirnya menjadi bergerak. Ya, mobilitasnya itu tinggi. Dan otak manusia adalah bagian daripada anggota tubuhnya. Itu. Jadi, anggota tubuh itu apabila selalu dipakai, maka semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Seperti orang mengangkat barbel 5 kilo, begini. tiap hari mengangkat barber, Apakah 10 kali, 20 kali, mau tidak mau, wah hebat, sterk. Deh. Kalau orang berjalan kaki satu hari satu kilo, bolak-balik, bolak-balik. Mau tidak mau, otot-otot kaki ini akhirnya menjadi kuat. Begitu juga otak manusia, itu semakin hari semakin digunakan untuk menyerap informasi, maka otak manusia itu akan semakin hari semakin kuat. <tuh> Dalam satu penelitian, <tuh> disebutkan bahwa otak manusia itu ada satu triliun sel namanya neuron neuron satu triliun neuron yang bergerak ya, itu komposisi daripada otak itu terdiri dari satu triliun neuron seribu miliar Ini kandungan-kandungan ataupun sel-sel yang sangat halus ini, inilah yang bisa merekam, inilah yang bisa me ya merekam informasi. Dan ini sepanjang hidupnya itu, manusia, otak manusia itu akan terus bisa menerima informasi yang dia dapatkan melalui pandangan mata ataupun pendengaran ataupun rabaan dari anggota tubuh yang lain. Otak manusia itu kalau seandainya diibaratkan seperti flash disk, itu bisa jutaan itu. Oleh flash disk itu kan ada yang 2 giga, 4 giga, 16 giga, 32 giga, 100 giga, begitu. Kalau seribu Giga itu berarti satu tera, seribu Giga itu satu tera. Kalau sudah satu tera itu bisa men bisa menghimpun data yang luar biasa banyaknya itu. Otak manusia itu lebih berjuta-juta tera itu. Kalau seandainya orang itu membaca tiap hari seribu judul buku. setiap hari, seribu judul buku. Seribu judul buku. <tuh> itu sampai umur dia seratus tahun, otaknya belum, belum sampai habis. Masih menganga begini. Otaknya Einstein, walaupun itu sudah hebatnya, itu baru tiga persen daripada yang ada. Allah di dalam Al-Quran disebutkan waqurrabbizidni ilma Ya Allah, ya katakanlah Wahai Rasul, Rabbizidni wahai Tuhanku Tambahkanlah Pada diriku itu ilmu Ilmu apa saja? Ilman itu kan Ya Transitif Artinya melakirah Ilmu apa saja Itu Allah sudah Silahkan kamu minta kepada Allah tambahan ilmu Tambahan ilmu, sampai kapan? Enggak disebutkan Di dalam Satu hadis tulabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ataupun kata ulama, mencari ilmu itu mulai dari buayan sampai alam kubur. Andaikan orang itu umurnya sampai seribu tahun, tiap hari selalu membaca kitab, itu otaknya manusia itu masih belum apa-apa. Itu luar biasa ya, Allah sudah menyediakan otak kita itu untuk diisi apa saja. Kalau orang nggak <tuh> belajar, itu namanya tidak mensyukuri kepada nikmat Allah yang berupa otak, yang semestinya itu digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan, kok malah dia tidak mau mengisinya dengan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, Islam itu sangat melarang orang mengkonsumsi narkoba. Karena dengan narkoba ini, kegiatan otak itu menjadi di-stop, di-push. Sudah tentu orang yang terkena narkoba tidak bisa berpikir lagi. Yang dipikir cuma angan-angan, amani, angan-angan saja itu, angan-angan kosong. Dia tidak bisa menggunakan otaknya lagi. Jadi ini kaitannya dengan kecerdasan otak. Nah makanya kita lihat banyak di antara anak-anak kita yang hafal Quran itu mereka di sekolahnya juga bagus-bagus rankingnya. Yang, yang dimasukkan di dalam otak itu adalah sesuatu yang sangat bernilai yaitu ayat-ayat suci Alquran. bukan sesuatu yang asal-asalan yang disimpan di dalam otak kita itu adalah ayat suci Al-Qur'an. Nah, orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu dia harus jeli terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan sampai dia itu salah-salah menghafalkan. Tahu misalnya banyak ayat-ayat yang mutasyabihat artinya sama. Tapi ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya. Inna rabbaka hakimun alim di dalam Al-Quran banyak. Ya. Inna rabbaka alimun hakim alimal hakimah ahiman alimah ghafurur rahim innallakar ghafurur rahimah Ketelitian kejelian orang yang menghapalkan Al-Quran pada saat menghadapi ayat-ayat mutasyabihat itulah yang menjadikan ikut ya memberikan saham di dalam mencerdaskan otaknya itu karena dia harus teliti ya ada lagi يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء هم بيرسمت هم بيرسم لا kalau seandainya orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu menghadapi begitu maka mau tidak mau otaknya itu harus ber apa berfungsi secara lebih aduh lagi coba kalau kita membaca surah al rahman tapi ayya ala ya ada berapa itu lah susahnya itu setelahnya tapi ayya ala ya yang pertama itu apa gitu loh qala qul innaa anaa min susurin kal fakhur wa khalaqul min marjim min naar fa bi ayyi alaai rabbikuma tukadzdziban apalagi coba rabbul masyruqin apalagi walahul jawwal apalagi kullu man 'aliyan apalagi yasalu maa fis samaawaat Apalagi Apalagi masyarul wal insi ya. kita Nah itu kita harus jeli. Ya, manakala orang itu sudah latihan kejelian, kecilian itu adalah sebenarnya adalah melatih otak untuk jeli dan teliti. Kalau hal itu kita lakukan terus-menerus, itu akan bisa menyebabkan otak kita itu bisa lebih jeli lagi pada yang lain. Yang masuk ke dalam otak seperti tadi saya katakan itu adalah bukan ya, bukan asal-asalan, tapi yang kita rekam adalah kalamullah subhanahu wa taala. Sudah, ini kaitannya dengan Baik, kaitannya dengan ilmiah. Jadi apa tuh Nafsiyah, kemudian akliyah, sekarang ilmiah. <tuh> ilmiah itu hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi orang kalau menghafalkan Al-Quran, maka dia hafal 500 ayat hukum. Coba, 500 ayat yang berkaitan dengan hukum. Apa hukum yang berkaitan dengan ibadah? Apa hukum yang berkaitan dengan muamalah, apa hukum yang berkaitan dengan jinayah? Itu hafal semua tuh. Ya. Kalau orang hafal Quran, tahu betul ini ayat hukum, dia masuk kuliah syariah, wah hebat banget, ya. Tahu tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan wudhu mana? Idza qumtum bil salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq, sahu Waktu-waktu salat mana? يا فسبحان Ruka'an حينا تمسوا وحينا تصبحون اقيموا الصلاه طورا misalnya Zakah aqimu solata wa خذ من amwalim sadaqatan tutahhirum, matuzakkihim biha wa salli alaihim. Dalilnya siyam mana, kutib alaikum wa siyam. Dalilnya haji wa adhim fi al nasi bilhaj ya'atuka ala kulli dhamir ya'atina min kulli fajj amik. Dalilnya mu'amalah, banyak. ila Haramnya riba mana? ma riba in kuntum mu'minin. dan masih banyak lagi hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan ya kekeluargaan meminang ya mencari uh, pasangan yang baik ar-rijalu fashalihatu qaditatul hafizatul lilghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuhun fa'anguhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun itu banyak sekali banyak sekali jadi enak sekali orang kalau sudah hafal Quran itu oke yeah? Hal yang berkaitan dengan jihad fisabilillah juga banyak di dalam ayat suci Al-Qur'an. Jadi ibaratnya kita sudah menghafalkan kamus-kamus ayatul ahkam. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada 700 ayat-ayat yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Mana yang yang menyebutkan bahwa ayat Qur'an bahwa Bumi itu berputar. Yukawwiru al-layla al-nahar. Wa yukawwiru al-nahar al-layl. Wasakhra syamsa wal-qamar. Wasyamsa dajri. Di mestaqarrillaha dhal katakdirul azizul alim. Jadi, begitu juga misalnya bahwa telah terjadi ledakan yang dahsyat Big Bang pada masa lalu. وَلَمْ يقول الَّذِينَ كَفَرُوا أن السماوات والارض وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا وَجَعَلْنَا وجعلنا من الماء كل شيء حي لسيت على الثورات الحيوانيه ولكن يقول لك ان الله يجعلنا من الماء الله fil Pokoknya enak deh, enak pokoknya Al Quran, enak pokoknya ya, kalau mengembangkannya itu. Begitu juga misalnya, kalau kita menghapalkan Al-Quran berarti kita itu sudah menghapalkan 77 ribu kalimat. Lebih, 77 ribu kalimat lebih di dalam Al-Quran. Kalau seandainya dia itu mengerti tentang arti setiap kalimat itu, maka dia sudah mengantongi kamus ya kamus Al-Qur'an. Katakanlah yang 77.000 itu banyak yang berulang. Allah kan banyak sekali berulang. Amanu kan banyak. Diperas lagi diperas lagi menjadi 10.000. Ya. Kalau diperas lagi itu hanya cuman berapa saja. Ya kurang dari 1.000 ini adalah kunci-kunci untuk mengetahui Uh, arti kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Al Baik. Yang berkaitan dengan keahlian. Ya, berkaitan dengan ahlian. Orang yang hafal Quran itu berarti dia sudah terbiasa ya, mengu mengucapkan kata-kata Arab. Jadi kalau orang hafal Quran, terus dia belajar bahasa Arab, itu fasih doanya itu. Anunya. Lisannya fasih. Belajar bahasa Arab sudah nggak perlu lagi memperbaiki ini makhorinya lam begini, makhorinya dol begini, makhorinya khok begini. Sudah terbiasa begitu. Keahlian, keahlian. Dia ingin belajar bahasa, belajar, belajar nahwu. <tuh> Jadi ada fiil, ada fa'il. Wakadzor robuka, Wakadzor, kadzor fiilmaltri. Robuka fahil, dibaca rob buka, karena fahil. Oh berarti, berarti setiap fahil itu harus dibaca rofa bu. Wakil kola Ini contoh fiil dan fahil. Kola fiilmaltri harus dibaca fatha. Mabni, mabni ala fatha. fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhommatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad jadi fa'il setiap fa'il itu harus dibaca rafa ini kan keahlian ilmu nahwu keahlian ilmu nahwu berbagai macam kalau orang ingin jadi sastrawan orang jadi sastrawan ya ngerti saja dulu itu bentuk ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Arab Orang tidak akan bisa menjadi sastrawan kecuali dia itu sudah mengetahui tentang seluk-beluk sastra yang ada di dalam Al-Qur'an. Strata, strata, strata sastranya itu tinggi sekali itu. Ini yang sastra yang lain itu di bawah, jauh di bawah Al-Qur'an al, al Jadi kalau orang ingin menjadi sastrawan, sampailahkan Al-Qur'an al <tuh> Kemudian lagi orang kalau membaca Al-Qur'an, menghafal Quran sambil di salat ya, salat. Itu sebenarnya adalah olahraga otak dan olahraga lisan. Sekarang ini ada namanya olahraga lisan lidah. Coba julurkan lidah. Ya ke sana kemari, ke sana kemari, dijulurkan itu olahraga itu. Lah, <tuh> kalau seandainya orang ya eh, orang membaca Al-Qur'an Al-Karim sambil khusuk, <tuh> Sebenarnya itu adalah latihan otak itu. Latihan otak yang luar biasa. Walqala inni ja'ilu fil khalifah قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني قال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَدُ بْلِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْمُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّ ربنا لمقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا دعاء لي وللمؤمنين ini kalau orang konsentrasi otak kita itu berjalan ya dan enggak ada enggak ada panasnya jadi kalau sudah panas otak berhenti sendiri enggak bisa itu ada Pak Kiai Dimyati di Banten ya. Setiap malam itu, setiap malam terawih. mulai dari Isya baca Quran itu jam 3 malam sudah khatam tuh satu. Setiap malam selama bulan Ramadan. Makanya melarang santrinya ikut makmum. Kalau ikut makmum bisa semaput nanti. Bisa bisa pingsan nanti. Ya bagaimana? Nabi juga begitu. <tuh> Kalau Nabi kan makamnya sudah lain. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin ada kenikmatan. Seakan-akan mendapatkan gheza ruhi. Artinya suplemen-suplemen spiritualitas. Semakin banyak, semakin enak. Semakin banyak, semakin enak. Sehingga Nabi itu lupa bahwa kakinya sudah membengkak. Karena kenikmatan itu. Baik, jadi ada faedah menghafalkan Quran banyak banget ya. <tuh> Sekarang, orang menghafalkan Quran itu pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Orang itu kalau sudah ikhlas, segala sesuatu itu akan menjadi gampang, enteng, ringan. Ya, contohnya kalau ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang punya anak kecil, itu ikhlasnya luar biasa. Ya, sehingga walaupun bebannya itu banyak, itu seperti Pak Zaki nih. Pak Zaki punya anaknya lima. Anaknya kecil-kecil. Itu saya tanya pada Bu, gimana Bu? Anu, mengasuh anak-anak. Ya, biasa-biasa saja. silahkan bapak-bapak ngasuh anak kecil lima itu apa nggak semaput gitu? <laughs> itu ibu tenang saja itu <clears throat> waktunya istirahat tidak istirahat waktunya makannya kurang makan ya dia harus memikirkan anak ini anak ini anak ini belum ngeladeni suaminya lagi ya karena ikhlas contoh ikhlasnya yang paling prima itu ibu-ibu luar biasa itu, ya. Belum lagi kalau anaknya sudah mulai sekolah, harus memikirkan ini, memikirkan ini, dan baru dadah kalau seandainya, diantarkan sampai sekolah. Alak. Begitu juga di dalam ibadah, semua ibadah apabila dilaksanakan secara ikhlas, itu eh, akan eh, menjadi mudah. Yang kedua itu adalah harus yakin bahwa Al-Qur'an itu penuh berkah. Seduh yakin ya, yakin bahwa orang kalau selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an itu berkah. Ya. Itu berkah. Keberkahan Al-Qur'an itu sesuatu yang ya sesuatu yang yang tidak bisa kita rasakan ya. tidak bisa kita kita kita apa namanya aklikan ya keberkahan itu baik banyaknya kebaikan pada sesuatu ya misalnya begini punya anak keberkahan anaknya bagus-bagus keberkahan kan? anaknya sehat-sehat itu -sehat, berkah anaknya sholat-sholat juga berkah anaknya berprestasi juga berkah jadi tidak diukur dengan dengan materi. Itu sesuatu yang abstrak. Kedamaian, ketenangan itu merupakan salah satu berkah Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga kita itu yakin bahwa Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi kita sekalian. syafi'an yawbal qiyamah. Jadi, saya mau membutarkan kaset tapi ada musiknya gimana ya di masjid begini nih. Mau enggak ya? Enggak apa-apa. Ya jadi ini ada ya nama saya menulis owase ya, owase Qurani. Owase Qurani. Itu saya tulis sampai 100, 112 sekarang ini. Berkaitan dengan Al-Qur'an, Al-Karim itu saja. Ya. Berkaitan dengan Al-Qur'an, jadi nilai-nilai kandungan Al-Qur'an itu eh, saya rangkum di dalam Al-Quranuna persembahan Doktor K H Asim Muhammad MA, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan pembaca Al Quran yang menghiasi dirinya dengan nilai-nilai Al Quran seperti buah utruja, buah jeruk limau. Baunya harum, jika dimakan terasa lezat, sahabat Villa. Nilai-nilai Alquran seperti keimanan, keikhlasan, budi pekerti yang baik, keramah tamahan, mengasihi kepada siapapun, selalu menebarkan kebaikan. jika telah menyatu pada dirinya akan menjadi karakter pribadinya semua nilai-nilai itu ibarat wewangian yang menyebarkan semerbak wawangian kepada siapapun yang ada di sekelilingnya ketika seorang berinteraksi dengan Al-Quran Yang terserap dalam dirinya adalah keindahan, kesejukan dan kedamaian. Kalamnya adalah citra dari dirinya yang maha indah, maha rahman dan rohim. Sahabat fillah, rohimakum Allah. Berinteraksilah dengan Al-Quran Engkau akan disegani oleh orang-orang di sekitarmu Walau engkau tak berkata apapun Sahabat vilah Perilakumu dan bahasa tubuhmu Sudah mencerminkan keindahan tersendiri Selamat menikmati indahnya berinteraksi dengan Al-Quran ya baik inilah apa namanya tuh salah satu daripada ada lagi ya dengan Al-Quran Allah memberikan pahala Bagi pembacanya Bukan dengan hitungan Per ayat Atau per kalimat Tapi dengan hitungan Per huruf Satu huruf yang dibaca Akan diberi pahala Oleh Allah Dengan satu kebaikan Dan dilipat Gandakan secara Otomatis Menjadi sepuluh kebaikan Dan bisa lebih dari itu Bisa dibayangkan Jika Al-Quran mengandung 323.671 huruf Maka pembaca Al-Quran sampai khatam Dia akan mendapat pahala yang fantastis Jika dibacanya dengan tartil dan tadabur Maka pahalanya sangat berkualitas Inilah penghargaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang demikian tinggi bagi para pembaca Al-Quran Sahabat filah pecinta Al-Quran Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Dengan selalu baca kitabnya agar hidup kita semakin berkah. Amin Ya Arhamaruhimin ya, ya itulah oase uh, Qur'ani yang telah saya bikin ya sudah sampai ke 103 ini baru dua ya <tuh> mungkin kapan-kapan akan diterbitkan dalam satu. Jadi saya mengambil apa saja yang berkaitan dengan ke-Qur'an. <tuh> Bagi orang-orang yang e, masyarakat Quran ini, saya kira bagus juga untuk membaca awas-awas itu karena rangkuman dari berbagai macam mushola. Baik ya kita masuk saja pada tafsir Quran di masa Nabi. Nabi itu praktis tidak menghafalkan Quran. Karena apa? Karena pada waktu Jibril membacakan ayat suci Al-Quran itu langsung dihunjamkan ke dalam hati sanubarinya Nabi langsung. Jadi ibaratnya dicas begitu ya. Dicas begitu langsung masuk ke dalam hati sanubarinya. bahkan Allah melarang labinya itu untuk mengikuti bacaan malaikat Jibril dalam rangka untuk menghafal. Jangan. <tuharik> La wa thumma inna bayana. Ya. terus wa innahu la tunzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin wa ala qalbika litakuna minal artinya ar-ruhul amin malaikat turun langsung ala qalbika kepada hatimu litakuna minal mudzirin bi lidzairin arabiyyin pada ayat yang lain wa qur'an artinya dihunjamkan ataupun dialihkan, ditalqinkan. Almillatul Hakim al Alim. Pada ayat yang lain, "Ula ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilayka wahyu." Jangankan ikuti, ya, jangan tergesa-gesa kamu itu dengan membaca Al-Qur'an, ya, sampai wahyu itu selesai. Wa idzakara nafat ta'iqurana tsumma inna bayan. Allah menjamin bahwa Al-Qur'an akhirnya akan ada pada diri Nabi itu. Baik ya. Lah, para sahabat gimana metodenya? Menghafalkan dari ucapan Nabi. Nabi membacakan ayat suci Al-Qur'an, kemudian sahabat itu ikut mendengarkannya dan menirukannya. Ya. Mendengarkan dulu baru menirukan. Dan setelahnya itu terus dihafalkan, dihafalkan, Pak. Untungnya Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara sekaligus. Ya, 5 ayat, 10 ayat. Jadi begitu nabi turun, Pak. Malaikat Jibril turun kepada nabi, dibacakan pada nabi, nabi terus langsung hafal. Dan kemudian nabi mengatakan, barusan saja Jibril mewahyukan kepada saya tolong dengarkan ya nabi membacakan membacakan membacakan dengan secara tartil ya wa ala kulli qadir. sudah ada gunanya ikhfanya sudah tuh sudah ya matnya panjangnya demikian apa segala itu Pernah ada sahabat ya, atau muridnya Ibnu Mas'ud membaca membaca wajah tapi dibacanya pendek wajah dibacanya pendek kata Nabi Umma haqadha akra'aniha Rasulullah tidak demikian Rasulullah itu membacakan kepada saya bagaimana terus Ibnu Mas'ud mencontohkan ya harus dibaca panjang-ulah lah jadi tartil lah kemudian mereka juga sama seperti uh, kita ini setoran hafalan kebajikan setoran hafalan nah, sudah ya jadi hafalan itu jangan panjang-panjang jangan banyak-banyak dibaca dengan tartil dibaca dengan suara. Kalau menghafalkan itu harus ada suaranya. Ya, harus ada suaranya. Walaupun pelan. ilan Kalau menghafalkan ya. Itu sudah fasah. Ya, jangan sampai menghafalkan bacaan yang salah. Ini kunci ya. Jangan sampai memasukkan hafalan, ya memasukkan bacaan yang salah. Bap, nanti kalau sudah salah, kalau sudah masuk ke dalam otak, untuk memperbaikinya itu susah. Ya, untuk memperbaikinya susah. Makanya orang yang mau menghafalkan Quran, bacaannya harus ditashahh terlebih dahulu. ini harus ada dengungnya, ini harus ada qalqalahnya, kol ini harus apa. Jadi yang kita masukkan itu adalah bacaan yang benar dan baik. Nah, jangan sampai memasukkan bacaan yang salah, sebab kalau bacaan yang salah itu nanti akan susah lagi untuk membenarkannya itu. Terus kemudian janganlah apa namanya itu menghafalkan. orang banyak-banyak. Cukup berapa ayat saja, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian metode menghafalkan Al-Quran dengan loh. Ya, jadi bisa ya, walaupun sekarang sudah banyak mushaf, kita juga bisa menuliskan mushaf, menulis sendiri. Ya, jadi semakin banyak keterlibatan anggota panca indera kita di dalam menghafalkan Quran itu semakin baik. Coba. Kalau kita menulis Quran, berarti ada keterlibatan tangan kita, satu. Yang kedua, keterlibatan mata kita, berarti dua. Kemudian keterlibatan lisan kita, berarti tiga. Kemudian kita mendengarkan dari orang lain dengan telinga kita, berarti empat. Itu semakin banyak keterlibatan. Anggota tubuh kita, panca indera kita, di dalam proses menghafalkan Quran, itu bagus. Sampai sekarang, <tuh> itu di negara-negara Afrika Utara, anak-anak yang menghafalkan Quran itu harus menulis. Harus menulis. Karena dengan menulis, itu paling tidak itu dipotok. dipotong. Memoto tulisan kita. Kita itu kan pada waktu menulis, kalau lam, wah dia terpikir lam begini, fa begini, abad terus. Itu merupakan proses sendiri. Ya. Jadi kalau di negara-negara Afrika, itu anak-anak itu punya lauh, yaitu papan kecil. Ya. Ini ditulis pakai pensil. Diharokati terus sampai Ya nulis, nulis dari mushaf yang ada Terus diserahkan kepada guru Guru melihat Wah ini ayatnya harus ditulis Sekaligus harus menghafalkan nomor ayatnya juga Terus Setelahnya sudah benar tulisannya Coba baca kamu Baca di hadapan guru Mulai dari awal hingga akhir Bacaannya harus benar Setelahnya tulisannya benar Bacaannya benar barulah dia disuruh untuk menghafalkan sendiri. Ya begini menghafalkan bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang anak-anak kecil begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala ja wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'muruukum an tadzbahu baqara. Ya, jadi latihan menulis ya. Menulis dengan latihan menulis itu bagus satu keahlian sendiri nah kemudian kalau setelahnya sudah hafal barulah dia maju ke hadapan. tidak boleh ada kesalahan sedikit pun pada waktu maju di hadapan guru kalau masih ada salah salah wah nanti dulu ya nanti dulu saya suruh saya punya kiai kiai Arwan Mbah Arwani itu Mbak sudah sepuh, saya setor ya Kalau ada anak apalannya masih belum bagus, sudah, sudah, nanti aja. Daripada gurunya selalu membenarkan lagi, membenarkan lagi, membenarkan lagi. Ini berarti dia belum siap untuk menyetorkan hafalan itu. Sudah ya, jadi kalau setelahnya sudah hafal sudah dihapus pakai batu apung. Ya, dikucuri air, airnya ditaruh di ember, terus ini air dari tulisan Alquran itu ditaruh di, dibuang di satu tempat yang bagus, tidak dibuang begitu saja. ini lah ya, ini sejarah perdinya pesantren Tahfidz di Indonesia. ini mulai tahun berapa? empat puluhan, empat puluhan. ini kalau di Jawa ini orang-orang inilah yang terkenal ya, Kiai Munawir. Saya ngaji sama muridnya Mbah Munawir Ya, saya ngaji dulu mondok di Krapyak Yogyakarta. Ngaji sama Ahmad Munawir, anaknya Kiai Munawir. Tapi Ahmad Munawir tidak berguru langsung kepada ayahnya karena masih kecil, berguru kepada pada apa namanya tuh kakaknya yang lain dari istri yang lain. <coughs> Dan Abdul Qadir namanya itu. Dan Abdul Qadir bin Munawir juga. Jadi ngaji saya ngaji sama Ahmad Munawir, tapi Ahmad Munawir itu ngajinya sama Raden Abdul Qadir, Abdul Abdul Qadir langsung kepada Mbah Munawir. Saya ngaji juga sama anaknya Dan Abdul Qadir. Lah, namanya Gus Najib. Gus Najib ngaji sama Ahmad Munawir sama lah saya ngaji juga sama uh, satu kiai di kota Solo, Mangkuyudan Solo, namanya kiai Umar Abdul Manan, itu adalah orang yang langsung belajar sama Mbah Munawir ini, Umar bin Abdul Manan yang baru saja di apa hauli yang beberapa waktu yang lalu, jadi saya Mbah uh, Umar Abdul Manan, Mbah Munawir, Mbah Munawir sampai ke sana itu sampai Nabi itu sekitar 30 orang, 30 orang. Jadi saya dengan Nabi itu sekitar 33 orang, ya sanatnya saya itu. <tuh> Baik ya, ini orang-orang, Mahmunawwir, Munawar Said Ismail, dari Madura, Mbak As'ad, Syekh Rahman Lembaga Tahfil masa-masa masa lalu, saya kira nggak perlu ya, Ya kalau metode tahfidz pesantren tahfidz kalau saya ya dulu ya dulu orang ngapalin Quran itu dari juz amma dulu. Kenapa juz amma? Pertama karena suratnya pendek-pendek. Kalau suratnya pendek-pendek orang kalau hafal tabat ada senangnya setengah mati. Anak-anak kalau sudah setoran sama gurunya. ya sudah sudah pindah itu pindah sudah setengah mati senangnya itu saya dulu kalau guru saya mengatakan pindah kok saya lapor sama ibu saya wah besok nanti itu kalau sudah dipindah lagi oh besok kuliah wah besok lagi tidak atau tidak terus ini polisi yang semacam ini agar agar supaya apabila Anak itu sudah nggak bisa melanjutkan menghafalkan Alquran, dia sudah punya simpanan e, beberapa surah Alquran yaitu minimal juz amma. Kalau dia pada satu saat menjadi imam, jangan bolak balik kulhu lagi, kuliyah lagi, bolak balik <laughs> al-hakumut wal asri lagi. Kalau lebih dari al-hakumut nggak bisa, ya. lah, penting saja kan, kalau sudah hafal juz amma. paling tidak amma ya tasalut begitu setelahnya itu baru surah-surah pilihan. Tabarakalladzi hakim. Kemudian ada Kahfi juga. Itu surah-surah yang mempunyai keutamaan. Orang yang menghafalkan atau membaca surah Kahfi pada setiap setiap Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya. Satu minggu cahayanya itu seminggu. Kekuatan cahaya, orang membaca surah kafi itu satu minggu. Jadi kalau baca lagi, cahayanya lagi. Kalau baca yasin, ya bisa untuk orang yang mau meninggal, baca. Tambah roh bisa untuk menjadi penyelamat kita di alam kubur. Kalau Waqiah juga bisa untuk menjadi, ya kita tambahan rezeki juga. Hidazulizilatil al sudah banyak juga. Jadi itu itu juga yang saya praktekkan di uh, pondok pesantren saya di Cirebon anak-anak santri harus hafal juz amma harus hafal ayat apa surah-surah pilihan baru setelahnya itu boleh mulai dari Alif lambim legal kita bulan bafi ataupun mulai dari juz 29 kalau saya dulu masih SD itu saya sudah hafal ya sekitar empat juz ya 4 juz mulai juz 30, 29, 28, 27, itu masih SD itu ya. Kemudian oh, pada waktu me -me menyetorkan hafalan, itu ya harus dengan tahkik, ya Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرِيسِ أَبَا وَسْتَكْبَرُ وَكَانَ الْكَافِرِينَ Itu jalannya begitu, setornya harus begitu, lagunya begitu, tapi zaman sekarang sudah lain ya. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمٍ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْرِيسَ أَبَاهُ وَاسْتَكْبَرُ وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ، Itu saya dulu pernah ngaji juga di Masjidil Haram di Mekah. saya paling gede sendiri dulu mukim di Mekah. teman-teman saya itu anak-anak kecil satu halakoh satu halakoh satu halakoh sudah pakai lagu saya dulu di kerapiah nggak pakai lagu jadi tahkid martabat tahkid tidak boleh cepat-cepat kemudian kalau di kerapiah dulu kita ngaji ya kita ngaji itu maghrib ngaji ya sampai isya isyanya agak panjang Nanti habis subuh ngaji lagi. Nanti jam 11 ngaji lagi, Terusan saja itu. Kalau setiap Jumatan kita semaan. Semaan antar teman-teman setelahnya Jumatan sampai waktu duha. <tuh> ya. Jadi yang ini sudah hafal 15 juz, kumpul sama 15 juz. Baca baca baca baca baca sampai duha habis duha salat duha. Nah, kemudian ada evaluasi, evaluasi tengah tahunan. Ya, semuanya dievaluasi oleh gurunya masing-masing. Ya. Kemudian tidak direkanan menambah hafalan kecuali dia telah betul-betul hafal ayat-ayat sebelumnya. Jadi kadang kala 5 juz sudah dihentikan dulu. Sudah di pr dulu. Dari juz pertama sampai juz 5. Kalau seandainya sudah bisa disemak bagus maka boleh menambah juz yang keenamnya. Terus sampai sepuluh, berhenti dulu, ulangi lagi dari sampai. Jadi begitu hafal, kita sudah bisa disimak. Waktu saya sudah hafal sepuluh juz, oleh guru saya diajak untuk simaan di satu tempat di Magelang. Saya harus membaca dari awal sampai akhir, sampai sepuluh juz. Nah kemudian, banyaknya materi hafalan sesuaikan dengan tingkat kecerdasan anak. Jadi ibaratnya orang ngapalin Quran itu ada yang cepat, ada yang biasa saja, ada yang lambat. Yang penting kan sampainya itu. Ya, bahwa dia cepat apa yang penting sampainya itu. Ya. Dan yang lebih penting lagi niatnya itu. Kalau orang sudah niat ya Allah aku niat menghafalkan Quran. kadangkala -kadang sampai tua enggak hafal-hafal. Tapi sudah tercatat bahwa dia itu tercatat termasuk orang yang sedang menghafalkan Quran. Bahwa sampai meninggal dia belum hafal Quran tapi dia sudah masuk di dalam kelompok orang yang sedang menghafalkan Quran. Sama seperti orang yang ikut apa? Orang yang ikut etika kan harus daftarkan ya. Wah, namanya sudah tercantum. <tuh> Baik. Kemudian jadi masalah spiritual itu penting. Spiritual itu penting. Karena Al-Qur'an itu kalam yang suci, dia tidak hinggap kecuali pada hati yang suci juga. Kalau hatinya suci, ikhlas, tawakal begitu, maka gampang itu. Ya. Tapi kalau hatinya itu kurang begitu suci, kurang begitu persen, ibaratnya mau landing. Landing susah banget. Ya. Jadi spiritualnya begitu. Kemudian ya selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara lahiriah carilah mushaf yang ayat pojok. Ya. Ayat pojok. Jadi setiap mushaf itu ada 30 juz, ya. Setiap juz itu terdiri dari 8 terminal. Satu terminal namanya sumun. Ya. Terminal namanya sumun. Lah ada dua terminal besar. Satu juz dibagi menjadi delapan. Tapi satu juz juga bisa dibagi menjadi dua. Nah, setiap satu dari dua bagian itu ada empat terminal. ya Satu terminal namanya rub'ul-hizbi. Sudah terminal kedua namanya nisful-hizbi. Terminal ketiga satu arba'il-hizbi. Itu terminal yang keempat namanya hizbun, satu hizbun. Jadi kalau orang ingin apa namanya itu menghafalkan Quran bisa menghafalkan per terminal, ya. per terminal satu terminal ini, ini. ya sudah. habis itu terminal yang kedua. Jadi itu musafnya jangan ganti ganti mushaf itu saja. Saya juga masih punya mushaf di mana waktu saya menghafalkan Quran itu dari ibu saya itu masih ada saya saya pegang sampai sekarang. Ya, sudah. Kemudian ini juga ada ya orang yang menuliskan apabila kita menulis satu halaman, ya satu halaman awal-awal ayatnya itu ditulis, awal ayatnya saja. Jadi seperti wal muhsunatu, وَمَا لَمْ يَسْتَطِعْ والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يا أيها الذين بل أن تقولوا أموالكم بينكم للباطل إلا أن تكون التيار وما يفعل ذلك دونه والظلم فسوف نسليه نارا إن تجدني بُكابا إروماتنا ولا تتمن ما فضل الله ولكل درجات من مال ولكل جعلنا مواريا من بات ترك الوالدين والأقربون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وإن خفتم شقاء وإن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ أَوَبِالْوَارِدِينَ أَسَانَةَ أَوَبِالْقُرْبَةِ وَلِيَتَمَسَكُوا مَنْجَارِ الْقُرْبَةِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ الَّذِينَ بَخُلُونَ وَيَمُرُونَ وما يكون الشيطان له كرنا فزق كرنا وماذا عليهم الله من بالله ولا Jadi ada juga satu teori, yaitu e, jangan berhenti pada akhir ayat saja, tapi lanjutkan satu kalimah dari ayat berikutnya itu. Jadi misalnya, yu'minuna bil wa yuqimuna mimma wal yu'minuna. Karena apa? menghafalkan satu ayat merupakan pekerjaan tersendiri, menyambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya adalah merupakan satu pekerjaan tersendiri. <tuh> Jadi, begitu ya. Teknik menghafal, membaca ayat yang mau dihafalkan dengan melihat mushaf. Begini, lihat. Jadi mushaf itu dipoto, dipoto oleh otak kita itu. Ya, Dipoto, dipentelengi, begitu. Ini, mulai. Ya. Melihat mushaf kan ibadah juga. Ya, Dilihat dan dibaca diulang-ulangi lima sampai sepuluh kali lima sampai sepuluh kali sambil diapalin ya, bukan cuma bacanya saja diapalin juga ya namanya tamasul namanya tamasul yang kedua itu ya eh, langkah yang kedua jadi empat langkah empat tahapan yang kedua itu melihat tidak melihat melihat tidak melihat melihat tidak melihat. Kalau cara Jawa namanya, ini banyak orang Jawa enggak? Pertama itu melek, melek itu melihat. Gitu. Yang kedua merem-melek, merem-melek. Merem itu begini, melek itu begini, merem-melek. Merem. Tahapan yang ketiga itu merem saja, konsentrasi penuh, konsentrasi penuh. Jadi yang tadi kita hafalkan itu di ininya, mulainya ini, mulainya ini, mulainya ini, begitu. Yang keempat tahapan ter terakhir, semuanya lima kali, lima kali, lima kali. Enggak apa-apa, semakin banyak dibaca kan banyak pahala juga. ya gak? Pahalanya banyak ya. Jadi bayangkan orang hafal Quran itu berapa kali membaca Al-Quran. Kalau seandainya satu ayat itu diulang-ulangi sampai 20 kali. Berarti kalau kita menghafalkan Quran, berarti 20 kali menghafalkan Quran, membaca Al-Quran. apalagi diulang ulang lagi. Wah, bisa ratusan kali itu. Ya. Bisa ratusan kali. Nanti kita praktek ya. Praktek sudah bawa anu, bawa mushabnya masing-masing. Ya. Jadi ini metode Sulaimaneh, Sulaimani Turki. Apa metode Sulaiman Turki itu? Ya. Coba lihat itu. Ada Akhir juz pertama, coba, akhir juz pertama. <coughs> Apa itu? Qulu amanna billah, ya. Wa qalu <kulu> kunuhu dan aw <au> nasara. Ini yang dihafalkan itu ini dulu. Coba, akhir juz kedua, coba lihat. <coughs> Akhir juz Kedua Apa? Falamma fasal taludu biljurud Ya kala inna Allah mubitalikum binat Diapalkan itu satu halaman. Baik Lanjutnya akhir juz ketiga Ya Qul amanna billah Wama unzula alayna Wama unzula Akhir juz keempat apa? Akhir juz keempat apa? Itu terus ya. Yeah. Terus sampai Cus 30. Sudah, sudah selesai. Berarti kan kita sudah ngapalin 30 jus nih. <laughs> <targeting> <arguing> Tapi cuman, cuman alamat terakhirnya tok ya. Alamat terakhirnya saja. Lumayan buat ngibur-ngibur hati. Baik. <ion> <yuk> <phi> coba sekarang balik lagi ya halaman sebelum akhir apa halaman sebelum akhir itu ya halaman sebelum akhir pada juz juz pertama terus kemudian halaman sebelum akhir pada juz kedua apa itu, terus sampai 30 juz, Alhamdulillah sudah hafal Quran terus mulai kebelakang, kebelakang, kebelakang, kebelakang, ya. Jadi itu hanya untuk menghibur diri saja. <laughs> Coba, kalau kita mengapalkan Quran dari awal, awal, dari awal, itu tiap hari yang dibuka itu dihitung aja itu. Ini kapan ini terakhir? Lihat lagi, waduh masih banyak. itu rasanya waduh ibaratnya orang mendaki gunung itu wah masih lama banget itu kadang kala aduh gimana gitu ya ini teknik menghafalkan alat turki menghafalkan melalui kaset ya melalui kaset sekarang ini ada kaset ada juga yang apa pena digital itu ini disentuhkan saja di ayat yang mau kita hafalkan kita dengarkan baca dulu lihat dulu kita dengarkan ya disentuh lagi baca lagi sentuh lagi baca lagi sentuh lagi baca lagi terus sampai di mana kita itu ya tapi jangan cuma dengarin belo ya kitanya harus mulai baca setelahnya kita baca itu pakai apa namanya itu pakai kaset pakai pena digital ataupun MB. MP 3 atau MP4. Mikis sampai begitu ataupun melalui video. Ya, video itu kita lihat. Ya, ada orang baca Quran ini. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi sampai Sistem loh yang tadi itu sudah ya. Seiring dengan membaca mushaf Al-Qur'an. Ya. Jadi orang sedang menghafalkan Qur'an, itu juga harus kita sendiri punya wiridan baca Qur'an. Satu minggu hatam, satu minggu hatam, satu minggu hatam. Ini teorinya ini, kalau kita ya memasuki satu area yang penuh dengan rumput. ya Kita bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik situ ya. Kita lama-kelamaan juga hafal itu jalan situ. Walaupun kita, apa namanya itu, sambil memejamkan mata, wah ini hafal nih, kalau setelahnya ini, baru sini. Itu logikanya demikian, setiap jalan yang kita rampah, maka lama-kelamaan kita itu hafal dengan dengan itu. Al-Quran juga begini, demikian, jadi ada wiritan namanya Fami Bishauqin, Fami Bishauqin, ya Fami Bishauqin ini ada artinya juga ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf fa itu. Jadi Fatihah sampai akhir surah An-Nisa. Fa Mim. Mim itu Maidah. Jadi hari pertama hari Ahad mulai dari Fatihah membaca sampai akhir Maidah. Ya. Akhir surah Nisa. Akhir surah An-Nisa. Hari kedua ya mulai dari Senin dari surah Maidah sampai surah at -Tawbah. Ya itu apa? Yunus. Yaitu Yunus. Jadi Maidah sampai surah Yunus. Ya, akhir surah At-Taubah. Kemudian bisyaquin ba itu apa? Bani Israil. Ya, Bani Israil. Yaitu Yunus sampai surah An-Nahl. B kemudian bishaukin shin itu apa? ya sampai akhir surah Yasin. Kenamnya shauwa sampai akhir surah Al hujurat Kemudian hari yang ketujuh itu kau sampai akhir Quran. Jadi kan cara demikian? Itu banyak juga anak yang cepat tahu Di satu pesantren di Jawa Timur di Jombang itu menggunakan sistem begini. Ini tanggal, tanggal 1 Agustus ini akan ada eh, satu haflatul Qur'an yang sudah tercantum di situ ada 120 mereka yang sudah abal Qur'an itu luar biasa itu 1 Agustus itu. Saya diminta untuk datang ke sana juga itu dalam rangka ya. Jadi jangan sampai orang ngapalin Quran itu hanya itu saja, hanya itu. Tapi juga kita perlu punya punya wiridan membaca Alquran, mengapal dan mengerti terjemah. Ini juga salah satu uh, teknik ya kita menulis, membaca, menerjemahkan. Wah itu bagus, lengkap, tapi lengkap lagi. Tapi ini memang memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu. Jadi dengan menterjemah gitu ikut apa namanya itu membantu juga takdir Moroja ah. Moroja ah itu harus yaitu kalau di Sutan di Jombang itu ya setiap hari itu ya ada giliran menjadi imam sholat dan itu harus terus misalnya sholat subuh ya sholat maghrib Ya isya subuh itu harus pakai Quran semua harus dan harus tartil. Jadi orang yang ditunjuk anak yang ditunjuk untuk menjadi imam dia harus apa lama? Kalau orang itu sudah bisa membaca Al Quran dengan hafalan pada waktu sholat itu berarti sudah bagus. Itu indikator hafalannya sudah bagus. Karena orang kalau pada waktu menjadi imam salat di belakangnya banyak orang yang hafal juga. Waduh, ini ngeter tepuk. <laughs> yang tadinya sudah sudah lancar setelahnya menjadi imam hafalannya menjadi buyar. <laughs> Ujar lancar menjadi buyar. Ya karena apa? Waduh, ini suatu. <laughs> Itu <tapi>, tapi kalau seandainya sudah bagus walaupun di situ ada banyak-banyak orang yang guru-gurunya ke ya berarti hebat ya. Bahkan ada proses salat malam itu juga pakai Quran. Dhuha juga pakai Quran. Salat duhanya delapan rakaat. Delapan rakaat. Semuanya pakai Quran semua. Pokoknya yang penting itu adalah hayatul ilmi bil mudarasa. kehidupan, satu ilmu, itu harus dengan mudah rosah. Ya, jadi di sini <tuh> terserah. Jadi, meroncahannya, berapa apakah satu juz apakah berapa jus, setiap hari, yang penting itu. Tasmiq, farti, dan jama'i. Kalau perlu, ayah, gantian. Ya, dengarkan ya, bacaan saya. Dengarkan, dengarkan. Gantian. Tasmiq. Ataupun tasmiq, jama'i. artinya dengan para para anu ayak dengarkan bacaan saya nah, jadi itu memperkuat hafalan ketika sholat fardu sholat sunnah menjadikan menjadi wiridan harian nabi juga punya wiridan harian surah masih belum lancar terus diulangi <tuh> ibaratnya seperti jalan raya ya kalau jalan raya itu di satu jalan banyak lubangnya begitu di satu jalan itu bagus mulus. Lah, kita berhenti di jalan yang banyak lubangnya itu untuk merisi merisi Perlu waktu. Lah, kalau jalannya sudah mulus ya cuman satu kali saja dilewat. Sama seperti mobil yang rusak. Eh, rusak itu kan harus masuk bengkel lama gitu ya. Begitu juga apalah. Kalau tidak ikhlas itu, waduh, akhirnya gerutu di sini. Waduh, sekarang ini sudah ada ya orang ngelamar kelamar <tuh> seorang gadis maharnya mas kawinnya berupa setoran apal Quran sama mertuanya, calon mertuanya. <tuh> ya kalau calon mertuanya sudah nggak apa-apa, maharnya. Apal surah yasin, wah gampang banget, nggak mengeluarkan uang lagi. Di Jakarta sudah ada, ada dua orang ya kan. Jadi kata mantunya, ya saya mahar mas kawinnya saya setoran hafalan dari awal sampai akhir tiga hari cukup, wah tiga hari. Ya tapi kalau seandainya setorannya cuma kulhu saja, wah kena banget, mau juga nih. mau <laughs> baik ya evaluasi ya baik ya kita anu ya uh, coba kita mulai anu ya praktek menghafal ya ini ayat-ayat pendek ya yuhumudhasir diulang lima kali lima kali kali dihafalin setelahnya itu alzir lima kali lima kali lima kali, lima kali warabbaka fakabbir 5 kali 5 kali setelahnya itu, setelahnya tiga ayat barulah kita ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir warabbaka fakabbir washiabaka fatahhir ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir warabbaka fakabbir washiabaka fatahhir sudah, ini nanti saya harapkan semuanya terlibat, apa hal ini ya maupun dari putra maupun putri bapak bapak ibu-ibu ini yang ayat pertengahan ayat pertengahan itu ya kalau ayatnya itu bisa dibagi menjadi dua sabihurillahi wa fil terus bawa wahwal hakim hakim lima kali lima kali juga ya yamanatim alun ini enggak perlu di Dibagi menjadi dua Ya jadi Kalau inna Allah ya hibbul ladhina yuqatiluna Fisa bihini soffan ka'annahum bunyanun marsus Bisa dibagi menjadi dua Tapi kalau yang panjang begini ya Bajang Wa basyirilladzina amanu wa'amilu salihat Wa basyirilladzina amanu wa'amilu salihat Wa basyirilladzina amanu wa'amilu salihat ulangi lagi ulangi lagi ulangi lagi. ya. jadi ini yang saya garis bawahi itu itu adalah menghubungkan antara akhir ayat dengan awal ayat berikutnya. jadi Kita siap ya. Coba kita mulai menghafalkan dari yang pendek-pendek ini. Mari kita menghafalkan eh berapa ayat ya? Kira-kira. 7 ayat ya. wali rabbika fasbir Coba lihat di dalam mushafnya masing-masing. Ya. Mulai menghafalkan ya, dengan cara tadi itu. Saya berikan waktu 10 menit. Ya. 7, 7 ayat sampai fosbir Saya berikan waktu 10 menit. Coba anu dihitung ya. Kalau sudah oke, okay, dok, begitu, silahkan baca, nanti akan saya panggil satu, satu, satu, satu. <laughs> sudah siap? Sudah siap? Ya, Sudah siap ya? Mah harus siap dong, Mah, harus siap. <laughs> sudah, belum apa-apa sudah gemeter. Tapi <laughs> bagi yang sudah hafal ya, tenang ya. Sudah, dimulai ya. Satu, dua, tiga. Ayo, dengan suara masing-masing. Baik, waktunya 1 menit lagi. type uh Waktunya selesai gitu. Baik, coba tunjuk kata, coba. Nah, caranya sesuai kesepakatan dengan kiai. Uh, kita, kami sudah punya daftar namanya. <laughs> Dan nanti kami akan acak. Terus nanti kalau berhasil akan, akan mendapatkan dorfest dari panitia gitu. Kita mulai dari Ikhwan. <tuh> Oke. Okay. Eh uh, ada Nomor 11. Eh uh, Saudara Mustaqim. Ayo silakan, Pak. Oh, iya. Hadap sana. Pak. ya ceritanya setoran ini hai silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudathir kum faandir warabika fakabbir Terus. Ulandarau. Terus. Terus, Terus. Terus aja. Baik. Yang kedua eh nomor nomor 7, Saudara Sudarno Plaju. Ayo silakan, silakan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhal muddashirikum fa'anzir Ankatana Baik. Mungkin kita ganti ke akhwat gitu. Yang mana, Oke, langsung nomor satu Saudari Yesi Stuti Poligon. Nah, ini akhwat datanya enggak lengkap, Kak. Oke, nomor satu Saudari Yesi Stuti ngaku nggak kiri <coughs> ada <coughs> ada orangnya <coughs> ada ya micnya ada di depan di sini aja di tempat akhwat depan aja kita ada terpreshnya satu lima kayak ada enam terpresh ada Enggak ada ya. Oke, langsung nomor 7. Eh uh, Endang Wilis. Ayo. <tuh> foto, Iya. mic بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فاکبر وربك فاکبر Oke. Okay, Baik. Baik, nomor 3, Saudari Sofia Skojo. Silakan. Ada? Baik. ada? Gak ada ya? Oke, gini aja, kalau gak ada siapa yang bersedia dari Ikhwan? Baik, nanti angkat tangan, panitia akan mempersilahkan. Bentar, bentar. Taip, silakan. Mana kak? Di mana? Merah. oke taip, silakan, tuan. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالسَّمَاءَ فَزَكِّهَا وَالْجِبَالَ فَسَوِّهَا وَالنَّفْسَ فَأَلْهِمْهَا وَالرُّجْزَ فَحَضِّرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ Mana ini? Oh ya. Fotografernya mana nih? Baik. Baik. Yang akhwat silakan. Nah, tar, tar. Kak, silakan dilihat, Kak. Tangannya diturunkan dulu. Hitungan ketiga ya. 1 2 3 Gimana Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal rabdadzir kum fa'dzir warabbaka fakabir wa syia bakafathir warrujizafahjur wala tamnu tastakzir walirabbika fasbir Oke, alhamdulillah. Baik. Ini apa Quran? Buka Al-Qur'an atau rehal gitu. Yang mana? Pusat Baik. Selanjutnya. <laughs> Oke, ikhwan. Hitungan ketiga. <laughs> Tapis satu dua tiga, gimana kak? Nah silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuh al muddasser kum faangzir warabbaka faqabir wathiyabaka fa tohhir fahjur. wa la tamnu ta stakthir wali rabbika fasbir sadakallahu azim baik baik udah kameranya ada di sana di atas Ya, sudah. Baik, selanjutnya Pak ya. Ada tiga lagi. Ya, silakan. Itu Pak, di tengah. Yang Pak, yang angkat tangan di atas. Iya. Itu ya. ni. Nou, من ik als even الله Hadde te kijken. A'udhu billahi minash shaytanir rajiem. Ya ayyuhal fakabbir, warujzaf hjur wala ada dua lagi nih oke berarti satu untuk ikhwan satu lagi untuk akhwat Mana orangnya? Ya, silakan. Mana ya? Nah, yang tengah. Iya, silakan. Iya, antum, yang pakai peci hitam. Ya antum, antum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المطرس قم أنذر لا يا أيها Wa baka fatohir Wa gudza Wa Walatum Fazzur Wa tumnun Taksir Walatum tumnun Tamsir Wa diganti, Pak ya. Oke. Nah, kita ke awak dulu sebentar. Siap-siap dulu. Oke, silakan. Oh iya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuh al-mudaththir, qum fa'adh-dhir, wa rabbaka fa-kabbir, wasiya rabbaka fa-tahir, wa ruju' fa-hjur, wali rabbika fasbir. Oke. Baik, silakan. Alhamdulillah. mana Pak mau pilih mana Abuko ya Iya Kameranya di sana Pak di atas Baik itu nanti ada tiga lagi untuk yang agak panjang ya Ini untuk yang masih soal yang satu lagi untuk soal yang sama. Gimana? Ya satu. Di mana kak? Oh. Gak bisa. Turun dulu sama tangannya. Oke. Okay. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر كم فاذير والرب بك فكابير والرب بك فكابير warruju wala tamnu wali nah kita lanjut ke ayat yang enggak panjang pertengahan Nah. Ayatnya ada di surah Surah Asaf saff Baik, ada waktu sekitar 10 menit untuk menghafalkannya. E, sambil sambil meng, ini sambil e, menghafal kami informasikan ada sedikit presentasi tentang pembangunan Masjid Taqwa 7. Silakan nanti sambil menghafal juga sambil melihat gitu. presentasi dari Ketua Pembangunan Mista Koba 7. Kami persilakan, silakan waktunya dari sekarang, 10 minit dari sekarang untuk menghafalnya.